Assalamualaikum saudara-saudara, berita malam edisi hari ini Minggu 18 Maret 2018 dibacakan Ardian Syah. terpilih secara aklamasi jadi ketua DPW Partai Aceh Kota Langsa. Nelayan Ilubu PD kelukan muara yang dangkal. 5 kecamatan jadi fokus pembangunan di PD. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom SLAMB FM. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Loksmame, Radio Louser 94,6 FM Aceh Tenggara dan Radio Amanda 104 FM Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom, Sudalun Marzuki M. Jamil alias Acong terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPW Partai Aceh Kota Langsa periode 2018-2023 pada musuhil DPW PA setempat di Aula Hotel Harmoni Langsa hari ini. Hadir tuha PA Kota Langsa Tengku Zakaria atau Waletia, Abi Zainal, Abumin dan Tengku Anwar. Kemudian Ketua DPRK Langsa Burhan Shah, anggota DPRK Samsul Bahri alias Robert, Ketua KPA Wilayah Langsa M.I. Shah, seluruh Ketua KPA Sago Wilayah Setempat, pengurus DPW dan DPS PA Setempat. Ketua Panitia Furkan mengatakan pelaksanaan muswil DPW PA Kota Langsa ini dilakukan untuk memilih Ketua dan Kepengurusan DPW PA Kota Langsa periode 5 tahun mendatang. Ini setelah berakhirnya masa Kepengurusan DPW PA Kota Langsa periode 2013-2018. Pada pemilihan ketua yang baru ini hanya muncul satu kandidat yang dicalonkan oleh peserta rapat yaitu Marzuki M. Jamil alias Acong. Sehingga secara otomatis forum langsung mengesahkan Acong menjadi ketua DPWPA Kota Langsa terpilih. Sederlun sejumlah nelayan di Gampong Ilebu, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidi mengeluh dangkalnya muara. Hal ini menyebabkan kapal motor jenis Labi ukuran 7 GT sulit dilalui saat air surut. Boy Pawang Laut Lu Kuala Ilubu mengharapkan pemerintah dapat lebih dulu peduli terhadap nasib para nelayan khususnya nelayan Ilubu Kecamatan Kembang Tanjung. Menurutnya saat ini muara Ilubu telah dangkal sehingga perlu segera dikeruk agar para nelayan dapat dengan mudah membawa masuk bot ke tempat pendaratan. Delun 5 kecamatan di Pidi masing-masing Gempang, Tangse, Mila, Glumpang 3 dan Milam menjadi sasaran fokus pembangunan dalam berbagai infrastruktur guna peningkatan pemberdayaan ekonomi. Bupati Pidi Rauni Ahmad atau Abisi mengatakan, pemerintah Kabupaten Pidi komit memprioritaskan pembangunan berbagai infrastruktur penting di 5 kecamatan. Hal ini untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan. Prioritas pembangunan infrastruktur di lima kecamatan seiring dengan peluncuran program pembangunan yang fokus pada peningkatan perekonomian masyarakat. Sedalun Gubernur Aceh Irwandi Yusuf meminta Majelis Sinergi Kalam Ikatan Cendia Kewan Muslim Indonesia Aceh agar ikut membantu kinerja Satuan Kerja Pemerintah Aceh. Hal itu disampaikannya saat ditemui pengurus musbika Ismi Aceh seusai rapat kerja yang berlangsung di Jules, Bungalau. Iruandi saat itu memang kebetulan sedang berkunjung ke lokasi tersebut. Menurutnya banyak kepala dinas yang tidak bisa mengikuti irama kerjanya. Ketua Masika Izmi Aceh Darmawi mengatakan pihaknya siap membantu pemerintah Aceh dan ini memang merupakan salah satu rekomendasi yang dihasilkan dari RAKER kemarin. Salah satu hasil RAKER adalah mensukseskan program pemerintah Aceh. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Darlun satu unit dam truk merek Cool Diesel, sarat muatan tan dan buah segar kelapa sawit terguling. Kemudian jatuh ke dalam jurang di lokasi Jembatan Lami, Desa Kutatring, Darul Makmur, Nagan Raya, minggu pagi. Amatanserambinyus.com di lokasi dam bernomor polisi BL8841AD, jatuh dari posisi roda ke atas hingga muatan 10 ton TBS sawit tumpah di lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sopir Damdrog dilaporkan mengalami luka-luka dan lecet. Sudah dilun hujan deras disertai petir dan angin kencang melanda subuh salam dan sekitarnya Minggu sore. Cuaca tidak bersahabat ini membuat warga di Sadakata ketakutan. Hujan deras mulai turun pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Hujan disertai angin kencang dan gemuruh petir membuat warga was-was. Hujan dan angin menyebabkan sejumlah atap seng rumah warga berderak dan tersingkap. Selain hujan dan angin, warga juga dicemaskan gemuruh petir karena selama ini petir kerap mencederai manusia di kota itu. Petir kerap menghantui masyarakat sebul salam karena selama ini telah banyak korban berjatuhan. Dari Newsroom Seram, di Tanjung Permais, sekian berita malam, Medisi Minggu 18 Maret 2018.